Ini kaedah yang pertama. Kaifiat talak kitab tafsir. Tata jarang menimba ilmu tafsir. Di dalam setiap ilmu Atau bahkan setiap urusan Ada kaidah pokok yang perlu diperhatikan Yaitu Apa yang dikandung dalam ayat 189 surah Al-Baqarah Waktul buyuta Min abwa biha Datangilah rumah itu Dari pintunya Saya baca Tafsirnya penulis Tentang ini Menjawabkan Bagaimana kandungan Ayat ini Membimbing kepada yang pokok Agar setiap urusan itu Bisa berjalan dengan baik Sampai kepada yang dimaksud Yaitu dengan mendatangi setiap urusan tadi Dari pintu-pintunya Jalan-jalannya Tahap demi tahap Di tajdiri, ini apa saja. Karena itu memang sifat alami. Ya. Kita bisa lihat perkembangan manusia itu. Allah mampu menciptakannya sekaligus. Nama Amruhu, hidarudashayin ayakuladang. Tapi lihat bagaimana kelembutan Allah Taala dalam penciptaannya menciptakan manusia itu bertahap proses masing-masing ada masanya nutfah menjadi alakah jadi mudbah hidham hidham jadi lahm terus begitu diberikan ruh diberikan pendengaran penglihatan akal-akal pun tidak langsung sempurna tapi proses proses mengenal proses membentuk akal tadi menjadi sempurna diterbiah dikasih alatnya dikasih ayat-ayatnya sebagai bentuk terbia sehingga menjadi manusia yang sudah stabil. Nah. Ini. Begitu pula tumbuhnya tanaman. Tidak langsung jadi. Proses dari biji membentuk lembaga terus dari yang batangnya lemah semakin menguat akar yang tadi juga lemah semakin menancap kuat daun-daunnya sampai menghasilkan buah-buah tidak -buah. ada yang cepat begitu dan sekaligus berlahan setahap demi setahap sehingga menjadi kuat kokoh nah begitulah hendaknya menjalani kekurusan nabiu rahman di sini kulama azmal maqtub taqad kala setiap kali yang dituju yang dicari itu semakin agung semakin besar perkaranya maka semakin ditekankan pula prinsip ini datangi rumah itu dari pintunya artinya ini dalam perkara yang umum Baik itu perkara yang remeh yang kecil atau yang besar sekalipun. Semakin besarnya perkara, semakin ditekankan ya, kaida ini. Wataiyan al-bahsudta al-bahsudtam dan semakin dituntut apa pembahasan yang tam yang sempurna. An amsal wa ya. akwa mitruk melalui jalan yang paling bagus paling lurus yang bisa sampai kepada yang dituju tadi. Nah, ini menunjukkan apa? ketekunan, ketelatenan, ta'anni. Hati-hatian, tidak tergesa-gesa. Tidak ter kerana memang namanya Al-ajal itu minyak syaitan Kata Nabi SAW Tergesa-gesa itu dari syaitan Dalam urusan Akhirnya Tidak ada yang baik urusan itu Ketika tergesa-gesa Tenang Masing-masing ada waktunya Ada tahapannya Nah, Abu katakan, Walaroy bahannama nahnufi, tidak ragu lagi apa yang kita berada di dalamnya ini ingin pelajai tafsir ini. Ini adalah ahamul umur, wajaluhah. Karena yang paling penting, paling besar, paling mulia, paling mendasar, sehingga butuh. Dan menjalannya tahap demi tahap Jangan model instan ya, Tiba-tiba langsung jadi mufasir Hanya dengan belajar tafsir Sistem 24 jam bisa kan. Membanyak tulisan je. Mahir tafsir. Dalam waktu 48 jam. Mahir nahwu, mahir shorof, sekian gitu ya. Nang diajari menuntut ilmu untuk Berpikiran instan Tidak bagus Kenapa? Nanti akan kelihatan Hasilnya itu Sangatlah lemah Seperti sarang laba-laba Kelihatannya kuat, kokoh, rapi, Tapi sesungguhnya Hanya dipegang begitu saja sudah hancur dia. Ya. Begitulah ilmu yang dibentuk ya, dengan ketergesa-gesaan. Tidak secara apa, kokoh membangunnya. Itu mudah untuk diruntuhkan dengan sedikit saja suluh. Akan goyah. Naam. Ini jangan begitu Ingat kaedah ini Datangilah rumah itu dari pintunya Kalau kaedah pokok ini sudah paham Lebih khusus Beliau membawa kita Dalam masalah Tafsir Al-Quran Kata beliau, fakem, ketahuilah oleh anda, wahai pembaca, yang pengen belajar tafsir ini, ketahui bahwa al-Quran al azim ini, al-Quran yang agung ini, Allah turunkan itu untuk hidayah bagi makhluk. Untuk membimbing mereka Kepada jalan yang lurus Sehingga Al-Quran itu bukan sekedar Bacaan Semata Beritanya bukan Berita Wawasan Semata Perintah larangannya Bukan sekedar Difahami saja Atau dijadikan Bahan perbincangan saja Tidak Tapi itu semua Ditujukan untuk Menjadi Pedoman hidup Petunjuk Arah dan bimbingan di dalam menjalani kehidupan itu yang perlu diingat karena kebanyakan orang itu belajar tafsir hanya sifatnya apa jadi bahan dialog bahan diskusi bahan seminar dan semisalnya tidak lebih dari itu Perbedaannya dengan orang-orang Orientalis, yang mereka belajar Al-Qur'an, belajar tafsir, kenal sejarah-sejarah perkembangan tafsir, dari tafsir kuno sampai tafsir masa kini dipelajari oleh mereka, tapi sekedar hawasan, sehingga menghasilkan karya terus sekedar istilahnya begitu, kalau orang kuliah tuh hasil karya untuk mencapai Uh, apa gelar doktor dia tulis orang-orang ah, telah segitu di negeri-negeri belajar teolog islam ya kan. bagian tafsir pelajar, dia ambil semua referensi oleh dia dibuat karya tulis yang sedemikian apa jeli, tahkib hmm, sejarah tafsir uh, Al-Quran Bukan untuk Dijadikan pedoman Bukan, tapi sekedar untuk ya Sebagai uh, apa, Catatan resmi Untuk mendapat kelar Negister hmm. Mana buktinya Ini, Sudah menghasilkan Karya tulis tentang ya Sejarah tafsir Al-Quran Dari berbagai macam Sumber Nah, nah, begitu tak, tidak tidak dimani, tidak tidak mau keimanannya, tidak memperbaiki akhlaknya, tidak ada penganggungan terhadap ada pangkulan. Nah, nah, nggak boleh begitu. Nah, ingat. Mahu ingin belajar tafsir, yang pernah diingat bahwa Al-Quranul azim ini Allah turunkan itu untuk hidayah bagi manusia, untuk membimbing mereka. Maka pelajaran tafsir dengan maksud untuk menjadikan sebagai petunjuk hidup, pegangan hidup. Di dalam kamu berakidah berkeyakinan. Di dalam kamu berakhlak, di dalam kamu beramal, berkata, berbuat, di dalam menimbang, di dalam berprinsip, di dalam semua jalan hidupmu. Jadilah orang yang menghidupkan nilai-nilai Al-Quran tadi pada lahir dan batinnya. Menjadi ahlul Quran Begitu cita-citanya Belajar tafsir itu Yang benar hmm. Dan memang Al-Quran itu membimbing kepada Perkara yang Paling lurus, paling tepat Dalilnya ini Inna Al-Quran Yahdi Lillati Hia Aqwam Sesungguhnya Al-Qur'an ini membimbing kepada yang paling lurus, paling tepat. Dalam keyakinan yang paling sahih, berakhlak yang paling mulia, beribadah yang paling benar dan begitu. Dan seterusnya. Hukum-hukumnya paling adil. Yang ini harus ada dalam diri setiap mukmin, terkhusus yang ingin belajar mendalami Al-Quran ini ayat seperti ini harus dia tanamkan adanya ta'zim terhadap Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman kemudian beliau terangkan bagaimana contoh as-salafu salih di dalam menerapkan kaidah ini. Contoh terbaiknya adalah pada Peri kehidupan salakuna saleh dari kalangan ashab fa'lan tabi'ah ihsan. Bagaimana mereka dulu para sahabat? Mereka itu di dalam menimba ilmu Al-Qur'an ini bila membaca 10 ayat Atau kurang atau lebih Tidak melampauinya Sampai diketahui dulu ya. Apa yang ditunjukkan dalam ayat ini Yang bisa menambah keimanan ilmu dan amal Kalau sudah paham Baru pindah ke 10 ayat berikutnya Baca lagi Pahami, tadamui apa yang menambah iman di situ, apa yang menambah ilmu di situ, apa yang menambah amal di situ. Sudah paham tau fayunazzilunha 'alal ahwalil waqi'ah. Kemudian mereka menerapkannya pada kehidupannya dak. Nah itu dalam berakhlak, dalam bermuamalah dalam beribadah, dalam berada dan seterusnya diingat itu nilai-nilai Al-Quran dihidupkan itu nilai-nilai Al-Quran pada dirinya, keluarganya, masyarakatnya sehingga jangan heran kalau generasi mereka betul-betul generasi yang luar biasa orang-orang nah, yang kokoh imannya Bahkan menjadi generasi yang Bisa menaklukkan Berbagai negeri Bukan dengan persenjataan canggih, Bukan dengan harta yang berlimpah Bukan dengan macam-macam Tapi dengan Al-Quran Sehingga orang-orang yang ingkatkan itu Kebanyakan Kalau bersedapan dengan sahabat itu, itu Luluh Ya mengagumi begitu Akidahnya kuat aklarnya betul betul bagus. sehingga sulit mencari apa alasan kenapa membenci malaikat tidak punya kecuali orang-orang yang memang sudah ditutup hati luar-luar yang punya masih punya apa filter Sulit menolak. Akhirnya tunduk jalu. Nah, dan beginilah Bimbingan abah bingkungan pengajaran Rasulullah tentang kepada mereka. Sehingga mereka imani apa yang dikandung dalam Al Quran itu Akidah, keyakinan keyakinannya berita beritanya diimani perintah larangannya tunduk yang perintah dikerjakan yang larangan ditinggalkan mereka terapkan pada semua yang mereka saksikan dari kejadian-kejadian. Yang mereka alami atau yang mereka lihat pada orang lain, itu Dan selalu mereka itu menghisap, memuhasabah dirinya. Halum ko imunal biha? Apakah mereka sudah menegakkan ayat-ayat yang sudah mereka baca tadi, yang sudah mereka fahami tadi? Atau mukilun bihukubi hawamatul biha? Orang yang kurang Memenuhi hak-haknya Tuntunan Ayat tadi Itu adanya muhasabah Adanya muhasabah Dan juga memikirkan bagaimana Cara untuk bisa sebab Kokoh di atas perkara-perkara manfaat Memperbaiki apa yang kurang darinya Sehingga Betul-betul Sebagaimana yang Allah katakan Ya ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk pendauman hidup bagi orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa yang betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, dan Allah bukakan hidayah untuknya. Dengan ayat-ayat Al-Quran tadi. Ketika dia punya kaedah dasar ini Yaitu dia tahu kalau Al-Quran ini Allah turunkan itu untuk hidayah Sehingga mereka mencari hidayah itu dari Al-Quran Al-Quran Allah turunkan sebagai bimbingan Sehingga mereka mencari bimbingan dari Al-Quran Orang-orang nah, yang seperti inilah yang mau bertakwa kepada Allah Yang Allah bukakan Ilmu-ilmu Al-Quran tadi Yang luas dan sangat Alhamdulillah dan emang mereka mengimaninya. Memahami kalau akan ini untuk hidayah, untuk bimbingan. Gitu. Terus ya, bagaimana yang antum? Apa, ketahui bahwa orang itu belum lagi kadang mentang sampai dia mau muhasabah dirinya. Terus mengoreksi dirinya. apa yang belum uh, sempurna dia, sempurna Karena apa yang belum baik dia perbaiki apa yang sudah baik dia jaga agar bisa sabat di atas dan juga memikirkan bagaimana bisa lepas dari perkara-perkara yang membahayakan sehingga betul-betul mereka mendapat hidayah dengan ilmu-ilmu Al-Quran berakhlak dengan akhlak-akhlak Al-Quran dengan adab-adab Al-Quran nah, saya berkata wawasannya Al-Quran ini adalah kalam Allah yang alimil gayu syahadat Yang mengetahui perkara yang gaib kan Yang nyata Ini kalam dari yang maha mengetahui Sehingga ketika diberitakan itu Betul-betul Dengan kesadaran Yang memberitakan ini yang maha tahu Sesuatu yang nampak dan yang tersembunyi Yang hadir Ataupun yang lalu atau yang akan datang menerima. 6. Nah, Mewajjahkan ilaim yang ditunjukkan diarahkan kepada mereka yang mereka dituntut untuk mengetahui maknanya, mengamalkan tuntunannya. Ini contoh bagaimana generasi yang menerapkan kaidah ini. sehingga hasilnya dapat betul menjadi khairan Baik baik. Maka danulullah yang Allah di sini, siapa yang menempuh cara seperti ini, bersungguh-sungguh, bersemangat mentadaburi kalamullah, maka akan terbuka baginya pintu yang sangat besar dalam ilmu tafsir. Ini yang namanya mujahadah. Ya. Sehingga butuh ada yang mujahadah untuk bisa dibukakan il وَالَذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا وَإِنَّ اللَّهَ لَا مَعَ الْمُحْسِنِينَ orang yang mau mujahad ada di dalam menempuh jalan Allah Allah akan tunjukkan nanti jalan-jalan dibukakannya pintu-pintu dimudahkan urusannya dan sesungguhnya Allah Taala benar-benar bersama orang yang berbuat baik sehingga kalau ingin Dibukakan ilmu tafsir untuk kita tanamkanlah kaidah ini baik-baik dalam diri kita. Bahwasanya kita belajar tafsir itu bukan sekedar tahu, bukan sekedar taklid, bukan sekedar jadi perbincangan, pembahasan, bukan sekedar ya, untuk menjadi ahli, bukan sekedar untuk bisa kenal nama-nama kitab tafsir atau lafad-lafad uh, tafsir dari para sahabat dan misalnya, bukan sekedar itu tapi lebih dari itu yaitu untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup kita yang tujuannya seperti inilah yang akan Allah bukakan ya. ilmu atau pintu yang besar dalam ilmu tafsir dan akan kuat pengetahuan dia dan akan mantap hidup basirahnya sehingga dengan cara seperti ini dia enggak butuh dengan yang namanya kasratut takalufat banyaknya sikap memberatkan memberat diri ya seperti sebagian orang itu ada tafsir sampai dibahas itu dari sisi apa angga <laughs> Anak pernah dulu Dengan cukup aneh itu. Orang lulusan ya Diundang Cerama Biasa itu habis suat Sebelum itu Dikenalkan Dia fakultasnya tafsir ya iya Nyampaikan ke Jama'at ah, salat Tentang tafsir Al-Quran itu Tidak dengan Qawala Rasulullah SAW Atau Qawala Sahabat tapi dengan dihitung-hitungan, hmm, ya. cara matematik, hmm. huruf ini kalau dalam urutan huruf jaya itu huruf nomor sekian, begitu. Nah, huruf ini jadi kalimat ini tadi dari huruf apa urutannya nomor berapa dari nomor, -nomor itulah diambil uh, kesimpulan-kesimpulan uh, yang sifatnya aja untuk dindingan. Takalof dia pakai cara yang tidak pernah ditempu oleh Asalnya, asalnya tidak pula berasa. Atau lagi yang bagai cara, ya, ini terlalunya nya di dia di dalam oh, mengaitkan antara tafsir al-Quran dengan ilmu filsafat, misalkan. ilmu mentai, ya. yang sesungguhnya enggak enggak sampai mumet mumet ke sana. Hmm, ini ya mudah sesungguhnya, tapi dia buat ya, seperti itu yang sesungguhnya tidak ada kemantapan ya, pada apa yang dia terangkan karena nggak menempuh jalan ini cara ini nah ya siapa yang tempuh uh, di dalam mengenal tafsir Al-Qur'an dengan cara seperti ini yang akan apa kuat pengetahuannya dan tidak Butuh kepada Banyaknya bentuk telur Dan juga pembahasan-pembahasan yang khawarijiyah Yang keluar dari Maksud tafsir Dibahas Ikhtilafnya nahu shorob <laughs> Padahal belajar tafsir Memahaminya saja Panjang lebar Sampai akhirnya Masuk dalam ya, Lingkup yang itu bukan lagi tafsir itu. Jahin mulukoh. Gini ya. Bagaimana mau mengamalkannya? Itunya saja enggak selesai-selesai itu. Kalau didalami Jadi ya jangan apa terlalu berlebihan. Bahasa itu alat untuk membantu memahami tafsir bukan untuk apa? Diperluas ke sana. Sekedar bagaimana kamu bisa paham Apa yang masalah Allah Ta'ala dalam ayatnya ini Sudah paham? Nah Kalau itu berupa berita, imani Kalau itu berupa perintah, kerjakan Larangan, tinggalkan Begitu loh maksudnya Gampang ini. Ya. Dan kalau sudah mampu Melaksanakannya Sabat, istiqamah lah di atas Ajari orang lain Apa yang sudah kamu tahu tadi Mulai dari orang yang terdekat Yang menjadi tanggungan Begitu Itulah Cara bagaimana Bisa memperbaiki diri Pribadi, memperbaiki Keluarga Masyarakat Tapi lihat Orang-orang sekarang banyak yang pintar Tapi kebanyakan arahnya ke sana-sana sana. Dia sendiri enggak memperbaiki dirinya tahu kalau sholat berjamaah itu ya, pahalanya, lebih besar, pahalanya lebih besar gitu ya, jangan kan nggak usah dipahami yang wajib lah, pahalanya lebih besar ini ya dua kali lipat, tapi nggak semangat jalannya, tapi kalau disuruh ceramah nasihati umat itu masalah, mantep nasihatnya, Tapi ngamalkannya sendiri enggak sama. Nah, ya. sehingga lah orang melakukan tahfidz. Sekarang ya, banyak pengetahuannya tapi sedikit pengaruhnya pada masyarakat. Alim ilmu apa apa mengenal banyak ilmu bahkan mencapai gelar-gelar yang Luar biasa ya, Yang itu dicapai bertahun-tahun ya, Dengan Pembahasan yang panjang lebar Biaya yang juga besar Harus sekolah ke luar negeri Tapi pengaruhnya Di masyarakatnya enggak. Karena sedikit perhatian dia Dalam membenahi Pribadinya, membenahi keluarganya Membenahi masyarakat Tidak bisa menjadi contoh Tidak ini yang menjadi apa? Semakin terkikisnya ini magam. Ketiga, Kalau indah ini, Cara seperti ini enggak ditempu. Islam hanya sekedar menjadi apa? Pembahasan di majlis ta'ala. Bukan sesuatu yang Perlu dihidupkan nilai-nilainya. Musta. Ustaz. Nas'Allah Assalamualaikum. Nah Kemudian beliau kasih tahu Terkhusus Kalau orang tadi Punya Kekokohan dalam ilmu bahasa Arab Kemudian Punya perhatian dalam Sejarah hidup Nabi Nah Ini kata beliau Akbaru a'udin ala hadim Allah yang paling besar yang bisa membantu ini. pencarian ini ini tafsir ini. kalau ingin lebih kuat tafsir kuatkan ini ilmu bahasa tapi ingat ilmu bahasa tadi untuk, untuk alat saja bukan apa untuk dibahas sampai disini saja tidak tapi untuk alat untuk memahami karena al-kulah itu berbahasa Arab paham ya nahwu, semua itu itu tujuannya untuk memahami apa yang Allah maksudkan dengan filmannya ini untuk mengistimbatkan di situ kandungan-kandungan makna yang ada. Itu ditambah dia kenali sejarah hidup Nabi, baik pribadinya Syama'il Muhammadiannya atau bagaimana kehidupan beliau sama para sahabat dan bersama orang-orang yang memusuhi beliau. Ya, kenapa? Karena beliau itu Orang yang betul-betul menerapkan Al-Quran Sampai ketika Aisyah Raja Masih tanya Bagaimana ke ahlak Nabi sama-sama Dia katakan Kana huluku, huluku. Adalah ahlak Nabi itu Al-Quran Ini ya, bagaimana beliau berkata Itulah nilai-nilai Al-Quran Bagaimana beliau berbuat Itulah nilai-nilai Al-Quran Itulah ahlak Nabi memahami dan menerapkan Al-Quran Al nah maka kata beliau kapan saja seorang hamba mengetahui bahwasanya Al-Quran itu menerangkan segala sesuatu, membimbing kepada semua kemaslahan menerangkannya, mengajak kepadanya dan melarang dari kemadrotan seluruhnya dan dia jadikan kaidah ini terus nasba'ainih ini dihadapan matanya, terus dia hadirkan kaidah ini, prinsip ini. Bosnya Al Qur'an itu untuk hidayah, dan hidayah Al Qur'an itu hidayah yang paling lurus. Dia terapkan semua pada uh, kejadian yang ada, yang lalu atau yang akan datang, maka akan nampak baginya besarnya kaidah ini dan banyaknya faedah serta hasilnya. Allah betul-betul cara pandangnya seperti ini. Ya, intinya ya, ya Kaede yang pertama ini Masalah apa? Memperbaiki nih, niat Tujuan Kamu belajar tafsir harus seperti ini Kalau ingin betul-betul Bagus Nanti hasil Betul-betul Terasa ya. Berkah Dari ilmu Tafsirmu nanti Harus punya niat seperti ini yaitu belajar tauhid itu untuk dijadikan sebagai pedoman hidup sehingga pelajar itu perlahan lahan sedikit-sedikit hmm. apa yang bisa di imani sudah diimani apa yang bisa diamalkan sudah diamalkan kalau sudah bisa mengamalkannya dijaga Begitu. Terus semakin bertambah pengetahuan tentang aku, ndaya semakin bertambah iman. Semakin bertambah ya takwa. Terus begitu. Tujuannya. Insyaallah kalau benar-benar dipegang ini kaidah akan merasakan seperti aku beliau katakan. Karena ini belum mengatakan seperti ini setelah menjalaninya setelah menjalaninya dan tahu rasanya sekon. Kami ya. Ini gaida yang pertama, sama gaida yang kedua dan sambung di pertemuan yang mendatang lebih masuk pada intinya dalam memahami tafsir. Nah, ini lebih mendalam wallah la musa'ad subhanallahi humma mihnish nilail